di tengah kita bekerja mencari maisyah, mencari nafkah yang juga adalah ibadah. Manakala kita niatkan melaksanakan perintah Allah mencari rezeki yang halal. Karena mencari rezeki yang halal dalam hadis dikategorikan fi sabilillah. Di tengah kita bekerja yang juga ibadah kalau kita niatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah menafkahi keluarga. Karena menafkahi keluarga adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Inna alaika li zaujika haqqa fa'a'ti kulladhi haqqin haqqa. Kata Nabi SAW. Anak istrimu ada hak atas dirimu. Tunaikan kewajibanmu itu secara adil. Di tengah kita bekerja yang juga ibadah. Kalau kita niatkan agar kita bisa melaksanakan perintah Allah yang lain. Seperti. zakat, infak, dan sodakoh karena bagaimana bisa zakat kalau kita miskin bagaimana bisa infak dan sodakoh kalau kita kere lebih jauh lagi bagaimana bisa haji atau umroh dan di tengah kita bekerja yang juga ibadah apabila kita niatkan agar kita bermanfaat bagi orang lain sebab khairun nas anfa'uhum linnas manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain Di tengah bekerja yang ibadah itu Kita sempatkan waktu Duduk sejenak Meningkatkan keimanan kita Dan ini tradisi para sahabat Para sahabat radhiyallahu anhum Generasi awal umat ini Kalau mereka bertemu sesama mereka Dalam aktivitas mencari Mainsyah di pasar Mereka sering saling mengingatkan Mu'ad bin Jabal berkata Kepada teman-temannya Ijlis bina nu'minu sa'ah Mari kita duduk sejenak, mantapkan iman kita kepada Allah. Enggak usah terlalu lama, sejenak saja. Atau bahasa Abdullah bin Rawahah, hayya bina nu'minus saah. Mari kita duduk sejenak, mantapkan iman kita kepada Allah. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, generasi awal umat ini yang dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, konon lagi kita ya dengan tantangan kehidupan yang jauh lebih berat godaannya maka tentu sangat urgen dan lebih penting lagi jemaah rahimakumullah materi yang diamanahkan kepada saya adalah tafsir dan melanjutkan surah al-baqarah sekarang ayat 275 276 ya auzubillahi minasyaitannirrajim الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الرباء لا يكومون إلا إلا كما يكوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيء مثل الربا وأحل الله البيء وحرم الربا فمن جاءه موئذة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أسحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين Al-ladhina ya'kuluna riba Orang-orang yang memakan riba La yakumuna illa Kama yakumu ladhi Yatakhobbatuh syaitanu minalmas Mereka tidak berdiri Kecuali seperti berdirinya orang yang Kerasukan syaitan Karena mabuk Dhalika bi'annahum qalu Itu semua karena mereka mengatakan inna malbayn umith riba. Ah, jual beli sama aja dengan riba. Yang syariah, yang konvensional sama aja, cuma beda nama. Wa ahlul bayah wa harromar riba. Padahal enggak sama. Allah menghalalkan jual beli, menghalalkan bagi hasil, wa harromar riba dan mengharamkan riba, walaupun namanya menjadi bunga. atau pengertian atau sudah biasa namanya boleh berubah-ubah. Faman ja'ahu mau'izhatun mir rabbih siapa saja yang telah datang kepadanya peringatan dari robnya dari Allah pantaha lalu berhenti dari riba falahu masalak maka baginya apa yang telah lalu pokoknya saja wa amruhu ilallah dan urusannya kembali kepada Allah. Wa man ada tapi siapa yang mau balik lagi Ah enakan bagi hasil mah kecil. Kalau ini kan pasti gede pula. Apalagi kalau suku bukannya naik. Paulai ka ashab benar. Mereka itulah penghuni neraka. Naudzubillah mindalik. Humpihah kholidun. Mereka kekal di dalamnya. Jamariyakumullah. Apa yang disebut dengan riba? Riba secara bahasa adalah azia dah tambahan. Secara bahasa. Tapi secara istilah riba adalah tambahan atas pokok yang dikaitkan dengan waktu. Tambahan atas pokok yang dikaitkan dengan waktu. Itu riba. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau mengungkap bahwa riba itu pertama kali muncul di masa jahiliyah. sehingga kemudian Rasulullah SAW dalam hadis menyebut sebagai riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Riba jahiliyah itu begini kata Abu Kasyir. Adalah orang-orang Quraisy, orang-orang Arab saat itu sebelum ke Islam lahir bahkan ketika Islam lahir mereka itu umumnya adalah pedagang, umumnya ya kan dan ini diabadikan dalam Alquran. Li ila fi Quraisy ila bihim rihlata syita wa ya sebagaimana orang-orang Quraisy itu biasa melakukan perjalanan bisnis di musim panas dan di musim dingin di musim panas mereka berangkat ke Syam Syam sekarang jadi 4 negara Syria, Jordan, Lebanon, Palestina satu lagi jangan disebut tuh negara liar negara enggak sah hanya jadi 4 negara saja Jadi mereka di musim panas pergi ke Syam Di musim dingin pergi ke Yaman Untuk bisnis Jadi orang-orang Quraisy itu umumnya adalah pedagang Mereka berdagang sudah ekspor-impor Ke Syam, ke Yaman Nah Banyak kata Ibnu Katsir Para pedagang ini yang nggak punya modal Sehingga kemudian meminjam modal Kepada para pemilik modal di Makkah Ya yeah. Dengan per, mereka minjam, tapi kata Ibn Kathir saat itu Kalau mereka minjam sedinar, mereka minjam seribu dinar Misalnya, seribu dinar itu satu dinar sekarang dua juta sepengah lah katakan Seribu dinar berarti kira-kira 2,5 M Misalnya mereka, ya karena salah rupiahnya yang jatuh Kita majangankan dengan dinar ah, dengan lira turki saja Satu lira turki sepuluh ribu kita Padahal saya ingat betul 12 tahun yang lalu ketemu orang Turki di Mekah Ya akhirnya seribu kita sejuta dia Jadi dia kalau mau haji itu bawa uang skoper Saking jatuhnya mata uangnya Seribu kita sejuta dia Ah tahu Ada jemaah saya dikasih uang sama orang Turki itu pecahan 500.000 ribu Kita kan 100.000 ribu aja kayaknya gimana gitu kan pasti ditukerin real kan cuma 25 real Ini 500.000啊. Itu 12 tahun lalu. Antum tahu hari ini 2 tahun lalu aneh ke Turki 1 lira kita 7.000. Sekarang 1 lira 10.000. Jadi dulu 1.000 kita sejuta dia, sekarang 1 lira dia 10.000 kita. Turki setelah mereka meninggalkan sekuler kembali kepada Islam, ekonominya melejit, pembangunannya melejit. Mata uangnya kuat sehingga jadi kebalik sekarang. Makanya aneh kalau negeri ini makan sekuler Lah disarang sekulernya saja Sekuler sudah ditinggalkan karena gagal Dan mereka sudah kembali Kepada Islam ya, Dan betapa hebatnya presidennya ya, Kemarin nembak jatuh pesawat Rusia Dengan bangganya dia mengatakan Kalian harus tahu ya eh, Peringatan negara kami ini nggak main-main hmm, Punya izah Di kita itu pesawat udah muter-muter Berhari-hari Motoin potensi-potensi alam di Indonesia Aman-aman aja Padahal cuman 17 detik pesawat Rusia itu Masuk ke Turki Hajar Di negeri yang tercinta ini Bermuter-muter dan berminggu-minggu Damang-damang saja Aman-aman saja Nah Misalnya pedagang itu minjem seribu dinar Maka dibalikin juga seribu dinar Loh Kalau begitu riba jahiliyah itu apa kata Ibn Katsir? Riba jahiliyah itu ternyata begini. Jika mereka minjam seribu dinar, tiba-tiba misalnya di Syam, itu kebutuhannya apa? waktu dari yang ditentukan itu tertunda. Misalnya minjam seribu dinar untuk dikembalikan 3 bulan yang akan datang, seribu dinar pula. Tiba-tiba di Syam ada urusan lain, ada hal lain sehingga, Mereka akan terlambat pulang Dan terlambat memberikan Maka mereka akan kirim utusan dari Syam Dulu belum ada HP Dia Masih pakai utusan Dengan pesan sautika kada. Berikan tambahan waktu kepadaku Nanti saya tambah Dari seribu dinar itu Itulah riba jahiliyah. Jadi riba jahiliyah itu baru dikenakan kalau terjadi keterlambatan. Itupun atas keinginan si peminjam. Atas kerelaan si peminjam. Tahu dirilah gitu. Riba Jahiliyah itu baru dikenakan kalau ada keterlambatan, itupun atas permintaan si peminjam dan itupun minjemnya untuk kebutuhan yang produktif. Itu riba Jahiliyah. Itu aja sudah haram. Makanya kata Dr. Yusuf El Karadawi, riba yang terjadi di tengah kita ini sekarang ini lebih jahiliyah daripada riba jahiliyah. Kenapa? Ada tiga alasan. Riba jahiliyah itu ahli baru dikenakan kalau terjadi keterlambatan. Kalau tepat waktu, minjam tiga bulan seribu dinar kembali seribu dinar. Kalau di kita begitu tanda tangan di atas materai. Bunganya udah berjalan. Kalau riba jahiliyah baru dikenakan jika terjadi keterlambatan. Yang kedua, Cek, cek. Yang kedua ya, akhi, riba jahiliyah itu, ya, riba jahiliyah itu atas si peminjem. Kalau di kita yang punya duit kalau ke bank ya bank ya anda mau ya sudah kalau enggak terserah. sekian persen dari pokok kemudian yang ketiga riba jahiliyah itu yang minjemnya itu untuk yang produktif untuk bisnis sehingga sebenarnya dia akan tertutupi bunga itu dari untungnya gitu Karena yang minjemnya kepinjamannya adalah pinjaman produktif. Tapi kalau riba di tengah-tengah kita mau untuk bisnis, ke bangun serumah, ke nyekolahin anak, ke ngawinin anak, ke nggak mau tahu. Pokoknya minjem sekian persen dari pokok kali waktu. Maka kata uh, Dokter Yusuf Al Karbolwi, riba kita hari ini lebih jahiliyah dari riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah saja. Yang pinjamannya untuk produktif Baru dikenakan setelah terjadi keterlambatan Dan atas keinginan si peminjam Itu saja sudah diharapkan Apatah lagi riba di tengah kita, kita hari ini Walaupun namanya dirubah menjadi bunga atau pengertian Atau sudah biasa Ya kan? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengitir di sini. Orang-orang yang memakan riba. Tambahan atas pokok yang dikaitkan dengan waktu itu. Mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syetan karena mabuk. Allah menggambarkan seperti orang yang kerasukan syetan. Orang yang kesurupan. Atau orang yang mabuk. Artinya nggak sadar dia gitu. bahwa yang dimakannya itu adalah sesuatu yang haram. Ya akhi. riba ini kan kebiasaan jahiliyah yang ketika Islam datang kemudian menghapusnya. Tetapi penghapusan Allah kepada riba ini sama seperti penghapusan Allah kepada homer, bertahap. homer tahu minuman keras. Ya. Walaupun kalau sekarang kan bentuknya tidak selalu minuman, ada yang diisep, ada yang disuntik, ya kan? Kalau dulu memang hanya bentuknya yang dininum saja. Nah, Homer juga kan pengharamannya bertahap. Pertama kali Allah sebutkan, Wayas aluna ka anil Homeri wal ma'isir kulfihi ma ismun kabir. Uh, wa yeah. uh, wa ismuhma akbaru minafihima. Ya, pihima. Wa ismun kabir. wa akbaru minapihima. Para sahabat bertanya kepada antum kepada Rasulullah kepada anda kepada Rasulullah salam tentang Homer dan Judi anil Homeri wale Misir. Katakan padanya memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar dari manfaat. Ketika turun ayat itu, itu para sahabat masih minum, sebab Homer itu sudah jadi budaya jahiliyah, sudah jadi kultur masyarakat Quraisy saat itu. tidak ada pertemuan kecuali disediakan Homer semakin elit sebuah pertemuan semakin berkelas Homer yang dihidangkan nah, karena sudah terbiasa begitu maka pengharamannya bertahap pertama Allah akui ada manfaatnya mungkin penghangat di musim dingin karena di Arab kalau musim dingin ah bisa sampai 50 bisa sampai 6 derajat ya di Madinah tuh kalau musim dingin bisa sampai tiga derajat di musim panas 54 derajat Haji kemarin itu musim panas 54 derajat Makanya musibah di mina itu salah satu penyebabnya juga adalah dehidrasi. Ya. Musim dingin, mereka kadang-kadang ada manfaatnya. Homer itu penghangat badan. Tapi kata Allah, ismuhu ma akbaru minat Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Itu para sahabat masih minum. Sampai kemudian ada kasus, ya seorang sahabat mengimami sholat subuh baca Quran salah. Harusnya laak budu ma tak dia baca ak ma tak kan patal itu. Harusnya saya tidak akan menyembah yang kalian sembah, ini malah saya menyembah yang kalian sembah. Wah rusakkan patal sekali. Maka turunlah ayat ratla takrobus solata wa antum sukaro. Ya ayolah dina amanula takrobus solata wa antum sukaro Surah An Nisa. Hai orang beriman. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Sholat sehari semalam lima kali, ya kan tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk kan makin peluang untuk minum tuh udah nggak ada tuh. Tapi kadang-kadang mereka masih masih minum ya di malam hari dengan alasan nah habis itu tidur. Gitu. Akhirnya tahap yang ketiganya turun pengharaman secara saklek di surah al-maidah. innamal khomru wal maisir wal azlam wal ansob ridsun min amali syaitan fajtanibu sesungguhnya yang namanya khomer, judi mengundi nasib itu adalah najis perbuatan syaitan tinggalkan agar kalian berbahagia turun ayat itu dalam Sirah disebutkan parit-parit kota Madinah penuh Dengan homer-homer yang dituangkan. Jadi simpanan-simpanan homer mereka yang berkualitas konon makin lama disimpan tu makin berkualitas. Itu dituangkan ahli sampai parit-parit kota Madinah penuh dan para sahabat mengatakan intahaina ya rob kami berhenti ya. Kalau sekarang nggak ada alasan lagi sekarang ayatnya sudah turun yang haraman sakler. Nggak boleh lagi berkilah kan ada manfaatnya tidak ada. Yang namanya homer Ya kan, baik itu yang diminum, diisap, disuntik. Ya, apapun namanya. Haram, najis, perbuatan syatat. Nah, demikian juga riba. Riba juga pengharamannya bertahap. Dan ini, ayat ini adalah salah satu di antara tahapan pengharaman riba. Tapi lebih saklek pengharaman riba itu ketimbang Homer. Kalau Homer... Pernah di tahap pertama diakui ada manfaatnya Kalau riba enggak Sejak awal dikatakan Bahwa riba itu Tidak menguntungkan Tapi merugikan Baru kemudian Ini tahap keduanya Orang yang makan riba seperti yang Kesurupan syaitan Sampai nanti ayat berikut Pengharaman saya sakleknya Kalau tidak mau berhenti Perang lawan Allah dan Rasul di pengharaman riba itu jauh lebih Lebih dahsyat daripada homah. Sampai kata para mufasir, Tidak ada satu hal yang Allah haramkan seharam Allah mengharamkan riba. Sedahsyat Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan zina, tapi tidak sedahsyat Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan membunuh, tapi tidak sedahsyat Allah mengharamkan riba. Bayangkan dalam hadis, riba yang paling ringan itu adalah, Aisaruha ariba bid'un wa sab'una baban mislu an yanqihha rajul imra'an kan rajul an ummah riba itu ada 70 pintu yang paling ringannya seperti seseorang memperkosa ibunya naudzubillah min itu yang paling ringan maka tidak ada yang pengharaman yang dahsyat sedahsyat Allah mengharamkan riba Dan memang kita rasakan sendiri kan Betapa riba menghancurkan Ekonomi bangsa Turki melejit ketika mereka meninggalkan Riba, mereka meninggalkan Sekuler kembali kepada Islam. Hari ini Turki menjadi Negara paling kuat di dunia Dulu ngemis-ngemis Ya sebelum partai Islam menang Dulu mereka ngemis-ngemis ingin masuk Uni Eropa, Uni Eropa gak pernah mau terima Hari ini Uni Eropa yang ngemis-ngemis Agar Turki masuk Uni Eropa Di saat yang sama, tetangga Turki, Yunani itu mantan imperium menjadi negara gagal. Negara gagal itu negara yang hutangnya lebih gede dari kekayaan negaranya. Ya, konon negeri tercinta kita ini calon kelima. Ya, Mudah-mudahan yang kesampaian, ya. calon kelima. Yunani itu negara gagal, dia hanya ada dua pilihan: bubar, ganti nama, atau di take over oleh Inggris. Tapi apa yang terjadi? Turki kemudian membantu keuangan Yunani. Tanpa harus di take over Tanpa harus ganti nama Bahkan sekarang Sejak 3 tahun lalu IMF yang dulunya ngutangin ke Turki Sekarang Turki yang ngutangin ke IMF Setelah mereka meninggalkan Sekuler meninggalkan kapitalis Kembali kepada Islam Ya di Islambul itu Menjadi bandara terbesar di dunia Aneh pernah lihat akhir Setiap setengah menit 5 pesawat mendarat The Pisa Negara dari kunjungan saja Baru dari Pisa On River saja Itu 18.000 dolar Maaf 18 juta dolar per tahun Baru dari Pisa On River saja Luar biasa Ya yeah. Nah Adapun yang bergelimang dengan riba Ya tentu Karena seperti orang kesurupan kemasukan setan Karena mereka mengatakan Ah sama aja lah Ustadz Muhsyarah konvensiannya kan cuma beda nama doa sistemnya sama hati-hati beda, beda contoh begini Pak Agus bilang ke saya, Ustaz ada dana nganggur nggak Ustaz untuk apa Pak Agus ini kebetulan awal tahun ajaran Ustaz, istri saya kan ngajar tapi juga biasa menyediakan kebutuhan seragam sekolah anak-anak. Ini peluang bagus kan kalau bisnis. Jadi seragam sekolah, tas, pokoknya kita drop. Nanti pas bos turun, baru kemudian kita bayar. Oke Pak Agus, kira-kira modal berapa? Kalau Ustad ada sih 100 juta lah. Ada 100 juta. Ya, gimana pembagiannya Pak Agus? Ustad bagaimana? Ah Kalau saya emang gak mau tahu lah, terserah Pak Agus mau apain ke duit. Pokoknya 2% lah dari segitu ya. Itu riba. Karena ditentukan dari pokok. Atau saya tidak mengatakan begitu Ya Pak Agus pengertian lah Kayak yang lain, itu riba dari, dari 100 juta berapa kek Yang penting pengertian Atau saya nggak ngomong apa-apa Saya hanya natap Pak Agus sambil ngangkat jidat Terus Pak Agus mengatakan nah, Itu riba Karena eh, Jadi kan boleh dengan syarat Boleh dengan isyarat Karena tambahannya dari pokok yang 100 juta Kalau yang bukan riba Bagaimana Ustaz Kalau bukan riba saya tanya Pak Agus, Pak Agus Jadi bagaimana nanti Ya Pak pokoknya kalau dari 100 juta ini Kalau kita drop semua kebutuhan Insya Allah Untungnya ya kira-kira bisa sampai 20 sampai 50 juta ah, Oke okay, kalau gitu berbagi keuntungannya Pak Agus Boleh Berapa Pak Ustadz? Ya 50-50 lah nggak bisa dong Ustaz 50-50 Ustad kan cuma punya duit Kan saya yang harus cari barang, saya harus ngelobi kepala sekolah saya juga yang harus mengedarkan belum saya harus cuti dari dinas 70-30 dah Pak Ustaz Pak, Agus, Pak Ustaz, gak bisa dong Pak Agus saya kan punya duit, kalau, Pak jalan, kalau nggak ada duit punya jalan 60-40 deh 60-40 aduh, dah Pak 65-35 lah, dah 60-40 40 40% bagi saya 60% bagi Pak Agus, deal dari keuntungan itu jual beli kalau yang tadi saya tidak mau tahu pak agus mau bisnis kek mau bangun rumah kek atau dia mau sekolah lagi ke sekolah perwira sana kek saya nggak mau tahu pokoknya 2% dari 100 juta itu tiap bulan itu riba, haram walau saya tidak menyebutkan bunga tidak menyebutkan hanya menyebut pengertian atau hanya mengangkat jidat tadi Tapi kalau yang ini jelas. Pembagiannya dari hasil, jika hasil. 40% bagi saya, 60% bagi Pak Ustaz. Bulan pertama Pak Ustaz telepon saya. Pak Ustaz, Alhamdulillah. Semua sudah saya belanjakan dan sudah di drop. Terus, sudah ada masukan belum cap? Belum Pak Ustaz. Tunggulah 3 bulan lagi. Jadi bulan ini kita nggak ada apa-apa nih. Oke, okay, bulan ini nggak ada apa-apa. Bulan kedua, Pak Ustaz telepon saya. Pak Ustaz. Alhamdulillah nih mereka udah bayar 50%. Jadi kep, ya jadi hak Pak Ustad 40%. Saya sudah transfer dengan uang pokoknya dari pinjaman seluruhnya saya kasih dulu ke Pak Ustad 40 juta. Bulan depan, Pak Agus telepon saya, Pak Ustad, alhamdulillah sudah lunas semua nih. Saya sudah transfer 60 jutanya lagi, semua uang Pak Ustad sudah kembali ditambah hak Pak Ustad yang 40% dan oh ya saya kasih BB untuk Pak Ustad. Nah, ada tambahan lagi nah, itu boleh Itu namanya bagi hasil Itulah albaik, itulah jual beli Beda dengan yang tadi ya. Saya contohnya bagus aja Kalau dengan bank kan sensitif kan? <tuh>. Kan? Nah, Jadi Antum perhatikan bedanya Riba itu tambahan dari pokok Ketika presentasi dari pokok itu riba Ketika tambahannya Berbaginya dari hasil Tentu saja jika hasil Itulah yang disebut dengan albay Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli Dan mengharamkan riba Tipis bedanya Tapi sangat prinsip Karena jual beli halal ya Bagi hasil halal Sedangkan riba adalah inilah yang dipraktekan oleh Muhammad Yunus seorang yang dapat Nobel di Bangladesh dia meminjamkan dana ke masyarakat dengan tanpa susah dengan tanpa ini untuk dengan sistem berbagi atas hasil jika hasil dan ternyata rata-rata hasil ya akhid Pemanjahu mau itu tumirobis. Siapa yang sudah datang peringatan dari Allah sudah dijelaskan di pengajian, mana bedanya segala macam. Lalu berhenti, palahu masalah. Wa amruhu ilom. Yang lalu-lalu, semoga Allah mengampuninya. Jadi ya beralihlah ke syariah. Wa mana ada. Tapi siapa yang balik lagi? Jadi suatu ketika pak, saya ngisi pengajian di. eh kompleks pertamina. Ternyata mayoritas pengajian tuh para pensiunan. Kan para pensiunan pas ngebahas ayat ini pula. Ternyata mereka rata-rata para pensiunan yang menyimpan uang pensiunnya di bank-bank konvensional lalu hidup dari bunganya. Jadi setiap bulan itu mereka hidup dari bunganya. Begitu disampaikan ini karena Ini dia, karena seperti orang kerasukan setan dari mabuk Bukannya sadar dan berterima kasih kepada ustad Tapi marah semuanya ke ustad hmm, Dia bilang, kalau memang nggak boleh tutup aja bangnya nah, Itu mungkin, apa yang dimaksud kerusukan setan seperti orang mabuk? Ya, begitu diingatkan tuh bukannya sadar Malah marah ke Ustadnya. Saya bilang, kan sekarang sudah ada solusi pak Namanya bang syariah Sama aja mau Syariah, mu konvensional Sama-sama ada lebihnya Kalau emang gak boleh tutup aja bangnya Malah marah ke ustaz Karena sudah sekian lama mereka hidup Dari bunga setiap bulan Dari uang pensiun yang disimpan. Kan pak ustaz kami ini kalau udah tua begini mengusaha apa? Gak ada Kita ini tinggal menikmati masa pensiun Saya biar saya tidak menyalahkan bapak untuk begitu Tapi peringatan Allah Tinggal beralih ke yang syariah Insyaallah Tidak mungkin sama Kalau sama tentu kita tidak akan Berjuang untuk mendirikannya Saya pernah nanya Salah satu bank syariah mereka mengatakan Ya Ustadz kami ini Menginvestkan di hotel aja belum berani Kenapa? Karena hotel masih campur Kami ini menginvestkan uang-uang nasabah Betul-betul di usaha-usaha yang halal Itu ya salah satu yang membedakannya Di samping sistem Kalau bank konvensional nggak mau tahu, mau invest di peternakan B 2 ke, invest di tempat-tempat masyiat -tempat nggak mau tahu. Yang penting ada untungnya. Nah, itu salah satu yang bedakannya juga. Jadi yang dimaksud mabuk seperti kerasukan setan itu, ketika diberikan peringatan bukannya berterima kasih, bersyukur diingetin, alhamdulillah, lalu beralih malah marah ke ustadnya. Dia nanya, ustad kerja di bank syariah mana? <tuh. <tuh. Seolah pesan sponsor. Nda, saya tidak kerja di bank syariah, tapi bersyukur dengan adanya bank syariah. Ya? Kalau berhenti, yang lalu Allah ampuni urusannya terserah kepada Allah. Tapi kalau balik lagi, apalagi sambil melecehkan, waduh, berat resikonya nih. Ula ika ashabunar humtiha kolid. Para jemaah, di dalam Al-Quran itu. Biasanya kalau ulah itu kalau dikaitkannya kepada orang kafir, ya, yang ada tambahan humpiah itu biasanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang orang kafir. Tapi ini membicarakan bukan menceritakan orang kafir. Orang beriman pun kalau tidak mau berhenti dari riba padahal tahu dan sudah dijelaskan oleh ustadznya sama. Ma'udu ulai ka sabunar hum ya khalid. Dilanjutan ayatnya Allah kemudian menyebut yamhakullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah memadamkan riba, mematikan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Jadi kalau orang masih berpikir bahwa dengan riba itu cara mudah untuk mendapatkan hasil, masih berpikir cara mudah untuk mendapatkan keuntungan, Allah langsung bantah. Allah mematikan riba, yang bertumbuh kembang itu sadaqah. Anda berzakat, berimpak, bersadaqah, berhibah. Itu yang menumbuh kembangkan harta. Kalau riba, mematikan. Wallahu la Dan Allah tidak mencintai setiap bentuk kekupuran dan kedurhakaan. Kita punya waktu beberapa menit. Silahkan kalau ada yang mau ditambahkan. Wallahu alam sallam. bebas full size. Silakan, Pak. Tadi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Nama Bapak siapa? Pak Samsa. Pak silakan. Ya, persis. Ya. Nah, ini pertanyaan bagus sekali dari Pak Samsu. Jadi jangan lupa Pak, namanya saja bagi hasil. Tentu jika ada hasilnya. Dengan demikian, maka tidak berbagi kerugian. Kerugian adalah resiko si pengelola, gitu. cuman nanti si yang punya uang harus memberikan kelonggaran waktu ya bagi si, si pengelaksana itu si pengelola itu seandainya e, terjadi hal-hal yang tak diinginkan misalnya kayak kasus dengan Pak Agus tadi udah bulan ketiga Ustaz apaan Ustaz, kenapa Keb? ini pihak sekolah belum bayar karena bosnya nggak turun lagi sekarang nah, misalnya kan Itu kan berarti tidak ada borong-borong -boro keuntungan. Modalnya saja belum tentu balik. Padahal bulan pertama telepon saya udah bilang, oke, okay, nggak apa-apa, kita tunggu. Pas nomor ketiga, turun kebijakan dari Pak ahok gak ada lagi bos, misalnya. Kan bingung nih. Gimana Pak Nah, tadi saya bilang, ya cobalah antum nego gokep dengan kepala sekolah. Bagaimana solusinya kalau bos memang tidak turun? Kan itu harus dibayar ke kita. Ya deh, saya kasih waktu deh Pak Berapa lama Antum minta waktu, Cap? Ya, dua bulan lah, Pak Ustaz. Oke, dua bulan, Antum selesaikan. Nah, Pak Agus tentu bicara kekuasaan sekolah, bagaimana pembayaran, segala macam. Nah, saya tidak mendapatkan hasil, karena memang tidak hasil, tapi tidak berbagi kerugian. Nah, jadi menjadi tanggungan Pak Agus untuk mengembalikan modal itu kepada saya. Nah, saat ini kan contohnya karena bisnisnya tadi, bisnis seragam sekolah. karena kalau di kesatuannya udah ada yang belum kan seragamnya. <guluh> ini kalau sekolah masih mungkin nah, jadi tidak berbagi rugi, bagi hasil tidak berbagi. Wallahu a'lam Demikian Pak. Masih ada? Silakan Pak, ya. Dengan siapa ini? Amin. Amir. Amri Silakan Pak Amir Hmm. Mmm. Jadi akan Iya. Oke. Iya. Jadi, yang masuk kategori riba adalah kalau kita menahan barang supaya harga naik. Itulah akhir. Menahan barang sehingga hilang di pasaran, sehingga kemudian harga naik. Setelah itu baru kita jual, itu riba. Namanya, itu masuk riba, kategori namanya ikhtikar. Ikhtikar itu menimbun. Jadi, menimbun barang supaya harga di pasaran naik. setelah itu baru kita menjualnya itu riba namanya ihtikar menimbun masuk kategori riba tapi kalau kita tidak menimbun barang harga di apa barang di pasaran tetap biasa cuma kita menunda hasil panen ini tidak dijual di musim panen namun kita tunda dan itu milik kita dan tidak ada tidak ada unsur menimbunnya untuk kita jual di saat harga bagus itu boleh makanya bedakan antara antara sengaja membeli di saat murah untuk menjual di di saat panen. dalam hadis itu dibedakan antara orang yang sengaja membeli di saat murah untuk dijual di harga mahal dengan yang itu memang punya dia tapi disimpan. Misalnya begini. Saya punya sawah ya. Eh katakanlah 10 hektar misalnya. Kemudian panen, hasil panen dikelola oleh yang lain, ya. Setelah dikelola, saya bilang, gimana Pak Ustadz nih, mau dijual enggak? Enggak, masuk gudang aja, harganya lagi enggak bagus. Insya Allah nanti kalau harganya bagus, baru kita jual. Nah itu boleh, karena tidak sengaja untuk menimbut. Beda dengan begini, musim panen saya turun, dibeliin semua. Dibeliin semua padi petani di saat murah, kemudian saya simpan di gudang untuk dijual nanti di saat panen. Sehingga ada kelangkaan barang di pasar, Dan ada niat sengaja untuk menyimpan di saat itu riba, itu ihtikar menimbun. tipis bedanya kalau ini memang punya sendiri kita tidak jual karena harganya lagi enggak bagus. Nanti jual di saat bagus, enggak masalah. Beda dengan sengaja membeli milik orang lain di saat sepi untuk disimpan baru dijual di saat panik. Itu ada unsur ihtikar menimbun dan lebih parah lagi kalau memang sengaja mempermainkan harga. itu istiqar atau riba. Nah, jadi eh, yang antum maksud yang mana? Ya, kalau kalau kemitraan ini seperti tadi sengaja beli di saat murah untuk dijual mahal itu misalnya masuk kategori riba. Atau mematok harga mematok harga murah, ya tapi kemudian eh, dibeli eh, mematok harga mahal tapi sebenarnya beli di saat murah. Nah, itu ada un. makanya riba itu nanti cabang-cabangnya banyak ah yang termasuk riba itu adalah ihtiyar menimbun goror goror itu ketidakjelasan ya beli ikan dalam kolam nah, beli ikan dalam kolam bang kucing dalam karung kucing nggak jual beli ikan dalam kolam beli buah di pohon ijon kita nah, itu banyak macamnya nanti riba itu ya sengaja beli Beliau saya pernah ceramah di sebuah daerah di Tangerang, eh di Karawang. Itu minta panitianya minta dijelaskan tentang itu. Ternyata mayoritas penduduk di sana termasuk Pak Haji. Itu begitu, beli panen, beli sawah ketika ayah beli sawah, beli padi masih di sawah, tentu dengan harga murah. Hijau, baru nanti diambil setelah panen. Saya bilang itu namanya mukhadarah, termasuk riba haram. Mereka pada kaget, pada kagetnya ternyata karena nggak tahu. Jadi Islam belum sampai ke mereka. Islam dalam pengertian yang utuh menyangkut masalah itu. Mereka taunya Islam salat, puasa, haji, naji, dikir, doa, salawatan, tahllilan, muludan sudah itu. Ini ketika dijelaskan tentang ini berakhun dalam Islam, sampai termasuk kebiasaan menggade sawah, tapi kemudian diambil sawahnya. sehingga orang yang punya hutang itu udah gak bisa lagi mengelola orang diambil sama yang punya duit selama belum bisa nebus, dia gak bisa diambil ada yang lebih parah lagi tetap dikelola oleh yang peminjam tapi hasilnya harus bagi dua itu kan sama dengan minjem pakai bunga setengah hasil panen dan itu di masyarakat kita hal yang dianggap biasa padahal itu adalah ribai Nah, jadi saya sering berpikir Ya ternyata memang Islam ini belum utuh Belum apa yang disampaikan ke masyarakat Padahal kalau kita lihat ya Dulu kenapa Islam begitu mudah diterima Waktu di Madinah Mus'ab bin Umar Atau Rasulullah SAW Waktu menawarkan Islam Habis Dibayah akobah Kenapa begitu mudah diterima oleh orang-orang Quraisy? Karena betul-betul dirasakan sebagai solusi kehidupan Misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan mencuri. Ketika itu masyarakat Quraisy itu biasa yang namanya orang-orang kuat menindas yang lemah, mencuri harta-harta rakyat. Begitu dikatakan, jangan mencuri. Wah. Oh, ini ajaran luar biasa karena benar rusaknya masyarakat kita ini gara-gara kebiasaan mencuri. Terus apalagi ajaran yang dikamu tawarkan itu Rasulullah mengatakan Jangan berzina oh Mereka sadar, iya ya Rusaknya masyarakat kita ini kan gara-gara zina Terus apalagi Jangan berperang antar suku Oh iya Yang membuat kita ini selalu nggak ada persatuan Gara-gara kita ini sering berpecah Terus apalagi Jangan makan riba Oh iya Gara-gara riba Orang susah makin susah, yang punya duit makin enak. Dulu itu, Islam itu begitu mudah diterima oleh orang-orang Madinah, orang Yatrib. Sampai akhirnya Rasulullah hijrah ke sana. Karena yang ditawarkan dari ajaran Islam yang baru baru dibawa Rasulullah SAW itu, semuanya solusi kehidupan. Yang itu adalah penyebab hancurnya masyarakat yang mereka rasakan saat itu. Mencuri, berzina, dulu belum ada istilah korupsi saat itu. mencuri, berzina, kemudian riba, berperang antar suku. Dulu orang-orang Quraisy -orang berperang antar suku, jelas. Ya kan? Kafir dengan kapir Kalau sekarang dari sini teriak Allahu Akbar, dari sini teriak Allahu Akbar ta'aclurit Dari sini juga Allahu Akbar, gua bacok loh Dari sini Allahu Akbar, kadek ku loh. Sama-sama Allahu Akbar gitu. bingungan ini gimana hmm. kalau dulu perang antar suku bukan Islam begitu dikatakan jangan berperang antar suku jangan berzina jangan mencuri jangan makan riba mereka bilang wah oh, ini ajaran luar biasa pasti membuat kehidupan kita ini jadi lebih tertata apalagi kemudian yang menyampaikannya Rasulullah apalagi kemudian yang diutus ke Yatsrib itu adalah Mus'ab bin Umar Yang ganteng, pinter, soleh, tutur katanya enak. Tidak ganteng juga perlu tuh ya, kan? Tapi nggak ada bab pinter ngelawak nggak ada, nggak perlu, itu nggak masuk. Karena agama ini bukan lelucon. Ya. Kalau mau ketawa menonton pelawak sekalian, usah Kalau usah nggak bisa ngelawak, nggak laku. Loh, emangnya tidak harus laku? Nggak begitu lah. Nah, jadi dari apa yang saya alami Ternyata di masyarakat kita itu Belum sampai Islam Sebagai solusi kehidupan itu Ketika dikatakan Disampaikan ya Bagian macam-macam riba Salah satunya seperti itu Ijon, goror Dan sebagainya Masyarakat kita banyak yang terkaget-kaget nah, Di kalangan kita para pegawai Itu juga kan terkaget-kaget Karena bagi kita yang namanya transaksi Perbankan adalah hal yang mainan kita sehari-hari Juga sekarang sudah harus mulai solusi, harus mulai selektif. Tapi bersyukur ah sudah ada yang namanya bank syariah yang notabene dilahirkan dari hasil istighadah yang panjang. Bagaimana? Ya kan? Di satu sisi perbankan adalah kebutuhan, di satu sisi riba harus ditinggalkan. Keluarlah solusi bank syariah, asuransi syariah, obligasi syariah. Itu adalah solusi setelah tentu. dari hasil proses ijtihad yang panjang maka jangan sekali-kali mengatakan ah sama aja, enggak itu kena ayat ini nanti enggak, beda makanya ada juga karena beda dan sekarang kan rame mulai masuk tahun 2000-an itu sampai 2015 ini rame tobat nasional perbankan kata Syafi Antonio rame-rame bikin unit syariah sehingga hampir semua bank sekarang ada syariahnya, uus, usaha unit syariah baik yang dapurnya beda, rumahnya masih satu ada yang dapurnya satu penggorengannya yang beda gitu. ya silahkanlah mau nyari yang penggorengannya beda satu dapur, atau dapurnya beda satu rumah, nah yang terpenting bagaimana syariah menjadi solusi bersyukur sekarang sudah ada solusi dulu era tahun 9 sebelum lahir uh, Ijmi itu tahun berapa ya Sebelum lahir itu, kan masih paling belum ada bang syariah Baru muncul yang pertama tahun 90-an ketika bareng dengan Ijmi itu Ketika Pak Harto di akhir Hayat. Pie kabare katanya kan? Hmm. <tuh>. Penak zaman siapa ya? Jaman Raya inilah ngaji tafsir kita siang ini baru surah Al-Baqarah. 275-276 InsyaAllah di lain kesempatan kita lanjutkan kembali Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan Allahumma aslih lana dinana Alladihua ismatu amrina Ya Allah luruskan pemahaman agama kami Panduan hidup kami Wa aslih lana duniana allati fiha ma'asyuna Sejahterakan dunia kami Tempat kami menapaki kehidupan Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna Sukseskan akhirat kami Tempat kami kembali Wajah Alil Hayat Ta'ziyadatannah Nafikul Khair. Jadikan kehidupan adalah tambahan segala kebaikan bagi kami dalam umur yang barokah. Wajah Alil Ma'uta Rohatanlah Namin Kole Shar. Allahumma Arinal Hakkah Hakan Warzubnat Tibaah. Ya Allah tunjukkan kepada kami bahwa yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, yang halal adalah halal, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Wa Arinal Batilan Warzubnat Tinnabah. Dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil. riba adalah riba walau dikemas seolah-olah bukan riba dan berikan kemampuan kami untuk menjauhinya Rabbana atina fi dunia hasana wabilah rati hasana wakina azab al-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil amin subhanakallah bihamdik assyadu alaylah ila anastagfirka wa tubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh